Qad kafani al murabi min suali wa axtiari fa du'aa. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi pagi aku tanya. Uh, ke suami B, Kita dulu di Mesir tahun berapa ya berangkatnya Saya lupa Katanya tahun 2000 ya B? ya e, Tahun 2000 Berarti sekitar 17 tahun yang lalu Saya 3 hari Tinggal di Surabaya Saya lulusan MAKN Malang Dan di Surabaya waktu itu Diadain Ujian untuk seleksi ke Mesir jadi saya mengikuti ujian seleksi ke Mesir uh, di Surabaya. Alhamdulillah Surabaya membawa berkah. Dan uh, keberkahannya itu bisa membawakan saya dan suami saya bisa hadir di sini. Kalau mungkin saya tidak ke Mesir, saya tidak ketemu suami dan saya tidak bisa maksain suami ke sini. Jadi berkah Surabaya. Uh, sebenarnya saya di sini... Hmm, fansnya Ustadz ya cuman enggak tahu saya kasih kursi di sini ya sudah saya <tuk> uh, <tuk> saya ambil kesempatannya uh, dan Alhamdulillah kalau bicara tentang pemuda itu isinya ambisi ambisi pengen sukses ambisi pengen kelar kuliah ambisi pengen dapet jodoh <tuk> uh, dan semua ambisi itu Alhamdulillah Allah yang akan memudahkan. Saya dulu juga modalnya cuman punya keinginan, cuman punya ambisi. Ketika saya dari MTS melihat teman-teman pada ke Malang, dalam hati saya ingin ke Malang. Dan ternyata Allah mudahkan. Ketika saya belajar di Malang, duduk eh, di taman ngelihat pesawat terbang melihat <laughs> doang jadi modal cuma ngelihat dan punya keinginan lihat pesawat terbang Ya Allah aku ingin ke Mesir dan sekali lagi Allah mudahkan ketika sudah sampai Mesir teman-teman pada haji enggak ada duit pengen haji kalau di Mesir itu hajinya sebenarnya murah ya cuman sekitar tiga juta ya bih tiga juta empat juta ini manggilnya BB perkenalan uh, 3 jutaan, ini rugi banget kalau gak, gak bisa berangkat, akhirnya saya juga cuman modal, ya Allah aku ingin haji, ternyata sekali lagi Allah mudahkan berkali-kali, berkali-kali saya hanya punya modal keinginan dan Allah yang mudahkan itulah kebanyakan takdir yang kita jalani itulah yang kita inginkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nengokin eh, sahabatnya seorang laki-laki sedang kesakitan sakit banget ditanya jangan-jangan kamu kesakitan kamu doa apa Rasul curiga ini kesakitnya kayaknya bukan sakit biasa Sakitnya lama dan sakit banget Jangan-jangan kamu berdoa sesuatu Kemudian lelaki tersebut menjawab Iya ya Rasulullah Aku ini memiliki dosa Dan aku berdoa Ya Allah Hukum saja aku di dunia Karena dosaku Jangan sampai engkau hukum di akhirat Ini keinginan Yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala Rasul langsung komen Subhanallah lah Tutik yang Maha Suci Allah, kamu tidak akan sanggup kalau kamu minta dihukum di dunia, karena seluruh dosa-dosa yang kita miliki terlalu berat ya kalau harus ditebus di dunia. Hala takul, kenapa tidak engkau katakan saja Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah wafil akhirati hasanah wa qina benar itu jauh lebih baik daripada meminta dihukum tentu kita semua berdosa pagi dosa siang dosa malam dosa muda dosa tua dosa bahkan banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan kita lupa dosa apa saja ya yang sudah aku kerjakan kita sudah berucap apa saja kita sudah lupa omongan apa yang nyakitin omongan apa yang uh, Dihisap kita lupa, makanya jangan meminta dihukum, mintalah robana atina fitunia hasanah. Ya Allah memang aku berdosa, namun aku tetap mengharapkan kebaikan. Robana atina fitunia hasanah wafil akhirah hasanah dan juga kebaikan di akhirat wakina ada Ini sebuah spirit yang harus kita miliki khusnuzon sama Allah kita semua berdosa tapi Allah wajud wajud itu kalau bahasa kita friendly ramah meskipun kita dosa Allah enggak marah marah beda ya kalau kita sama bos atau sama temen atau sama siapapun kalau kita dosa sudah hilang tuh ramahnya ramah wajud itu ramah ramah itu hangat kita kalau salah sama seseorang misalnya sama siapa? Mbak Feti. misalnya saya salah ucap yang tadi ketika menyambut saya hangat, manis, enak gitu. Saya salah ucap jadi kok jadi beda ya? Ramahnya menghilang. Kalau Allah kita berdosa di hadapan Allah sebanyak apapun, sesering apapun Allah tidak kehilangan ramahnya, tetap wujud. Kulia ya ibadial ladina asrafu ala anfusikum. Wahai hambaku, jadi masih saking ramahnya Allah masih manggil wahai hambaku. E, tipe siapa be yang banyak ngebunuh, yang banyak ngebunuh wasi wasi ya, wasi itu yang ngebunuh kekasihnya Rasulullah Hamzah sudah ngebunuh, kemudian dia juga punya punya kebiasaan minum minuman keras, bahkan Islam sudah datang beliau masih tetap dalam habit yang lama. Artinya dosanya banyak, tapi tetap dikatakan Kulia ibadi, wahai hambaku Allah tetap ramah, tetap cinta, tetap mengharapkan kedatangan hambanya Kulia ibadi alladina asrafu ala anfusikum La taqnatu amir rahmatillah Jangan pernah berputus asa atas kasih sayang Allah Sebanyak apapun kesalahan kita Allahumma ini as'alukah Allahumma ini as'alukal Al afwa wal afiyah tetap meminta maaf dan tetap meminta kesehatan jangan pernah Allah hukum aku ya Allah jangan pernah karena kita enggak akan pernah sanggup memperoleh hukuman itu di malam-malam Lailatul Qadar ya atau malam-malam bulan Ramadan Allah banyak sekali ya membebaskan hambanya dari api neraka dan karena itu yang kita pinta adalah Allahumma innaka afu. Kami memohon ampunan. Selama setahun ini saya banyak salah ya Allah. Allahumma innaka afu wa karim, tuhibbul afwa fa'fu fa 'anna ya karim. Ya karim ya karim, ya karim engkau enggak pernah bakhil ngasih ampunan. Ya karim engkau selalu dermawan memberikan kasih sayang. Dan tentu saja Allah tidak mendatangkan kita di majelis ini kecuali Allah ingin mengampuni dosa kita. Amin ya Allah. Dan Allah tidak mendudukan di majelis ini kecuali Allah menambahkan kebaikan untuk kita, rahmatnya, kasih sayangnya, tambahan hidayahnya Allah berikan kepada kita semua. Ini tanda Allah sangat wujud friendly, sangat ramah meskipun kita berkali-kali berdosa, sekali dosa kita ulang lagi, tapi Allah tetap ramah. Jadi eh, tadi ya, tumbuh ambisi kita memohon ampunan kepada Allah pemuda tentu saja ambisinya banyak ini itu tapi yang pertama adalah Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa fa'afu anna ya karim seperti ambisinya eh, salah seorang sahabat Rasulullah beliau senang sekali khidmah melayani Rasulullah ketika sudah melayani siangnya sampai malam, khidmahnya luar biasa. Rasulullah terpesona dengan khidmahnya. Akhirnya Rasul mengatakan, "Saleh, mintalah sesuatu kepadaku." Kemudian e, sahabat tersebut mikir, "Nanti dulu deh. Jangan e, jangan sampai aku nanti salah minta." Akhirnya dia mikir dulu, "Saya minta apa ya? Kayaknya enak deh kalau minta jodoh." atau kayaknya enak deh kalau minta harta e, e, minta ini dan itu ya karena Rasul sudah janji sal mintalah sekali minta, kata sahabat tersebut aku gak boleh minta kecuali sesuatu yang benar-benar bermanfaat, akhirnya nanti Rasul aku pikir deh kira-kira minta apa ya, minta mobil minta unta kemudian dia balik lagi kepada Rasulullah kamu sudah temukan jawabannya ya Rasulullah sungguh Aku melihat bahwa dunia itu fana Bakalan sirna bakalan habis kun luman alaiha fan Kalau aku minta jodoh, kalau aku minta harta Semuanya bisa berakhir Sedangkan aku punya keyakinan bahwa yang namanya rejeki itu sudah Sudah Allah yang putuskan Allah yang berikan Allah yang menjamin Jadi aku enggak perlu meminta rezeki, Enggak perlu meminta dunia Lalu kamu minta apa? As'alu li'akhirati Sungguh aku meminta Untuk urusan akhiratku Maksudnya apa? Ya Rasulullah engkau punya derajat yang mulia di sisi Allah, aku ingin derajat itu kata sahabat tersebut berat juga ya permintaannya minta derajat seperti derajat Rasulullah minimal e, bisa berteman dengan Rasulullah para sahabat senang sekali bersama Rasul di dunia dan mereka tidak mau terpisah ketika di akhirat makanya benar-benar banget ini permintaan yang besar ya. kalau minta harta gampang Jodoh gampang, tapi kalau minta derajat, derada susah. Gimana nih cara ngasihnya? Kira-kira, kira-kira gimana Ustaz? Cara ngasihnya, minta derajat seperti Rasulullah. Ya, ternyata eh, kata Rasul, bantulah aku. Ya, aku akan penuhi permintaanmu, tapi bantulah aku. Bantu seperti apa Rasulullah? Akhir sujud, perbanyaklah sujud maka Insyaallah kamu akan memperoleh derajat yang kalaupun enggak sama dengan Rasul kamu akan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ambisi yang harus dimiliki oleh setiap pemuda jadi uh, apa ada yang nyeletuk gitu tapi kan setiap ambisi enggak sempurna kalau enggak ada partner sejati ngerti ya partner sejati uh, pasangan gitu ya. Ya sudah, kata sahabat tersebut nggak penting karena dia ngerti bahwa yang namanya jodoh sudah uh, sudah diputuskan oleh Allah. Yang namanya rezeki sudah kadarnya sudah dipaskan oleh Allah. Uh, jadi enggak perlu diminta-minta lagi. Yang paling penting minta akhirat. Utlubni satajiruni kata Allah. Carilah aku dan niscaya aku ada engkau pasti menemukan uh, aku jadi siapapun yang mencari Allah pasti dia akan bertemu Enggak mungkin ada yang nyari Allah aku nggak ketemu aku inginkan Allah aku nggak ketemu aku ingin dekat sama Allah aku nggak temui itu nggak mungkin semua yang mencari Allah satajiluni kata Allah pasti kamu akan ketemu. Dan ketika kamu ketemu sama Allah, kamu akan memiliki segala sesuatu. Jadi, kesimpulannya e, temukan Allah dalam segala kehidupan kamu. Ya, ketika kamu di kantor, ketika kamu e, menyelesaikan <tuh> Tugas-tugas kuliah, macam-macam Semuanya temukan Allah Dan kamu akan temukan banyak sekali Kemudahan Susah jadi mahasiswa Akan mudah ketika bertemu dengan Allah, susah jadi istri Berat jadi istri, akan mudah Ketika ketemu dengan Allah Susah jadi suami, berat juga ya Jadi suami, apalagi jadi bapak harus ngurus Ini dan itu, apalagi jadi uh, uh, Apa sih Yang banyak sekali Tugas, amanah ya Susah, susah enggak Ustaz? <Susah>, susah, tapi akan mudah ketika bertemu dengan Allah Fal yatawakal alallah Semua kita lemah yang kuat, Allah Kemudian kita ini dipelihara, Allah lah yang memelihara Kita ini dijamin, Allah lah yang menjamin Saya ingin cerita, ketika saya berangkat dari Surabaya itu ada teman saya dari Sidoarjo namanya eh, Rahmat ya dia waktu itu <laughs> dari sidoarjo teman berangkat ke Mesir dia ceritanya lucu juga dia nggak punya duit sama dengan Ustad modal nekat ya tapi itu lagi dimudahkan oleh Allah jadi kata dia benar-benar nggak punya modal tapi tiba-tiba Allah mudahkan ini efek dari faulia tawakal Allah kamu enggak pernah tahu di depan kamu itu ada hujan, ada badai, ada petir atau ada apapun tapi kalau kamu punya tawakal Allah, maka kamu seperti pakai seat belt. Kalau kita naik pesawat ya, kita enggak tahu nanti bakalan ada awan, ada apa, hujan petir, tapi kalau kita sudah merasa yakin dengan pilotnya, maka kita bisa tidur, nah kalau pilot manusia saja kita bisa tidur apalagi pilot kehidupan kita adalah Allah nanti kamu terguncang nanti kamu terlempar, nanti kamu seperti apapun, kalau kamu bersama Allah khair insya Allah seperti ini saya di rumah dikasih kura-kura kemudian kura-kura itu main di belakang saya gak punya tempat yang bagus, jadi saya taruh aja di ember kura-kura itu berkali-kali mencoba, jadi tawakal itu bukan sekedar berserah diri tapi dia juga ada ikhtiarnya si kura-kura tersebut di ember, dia naik jatuh lagi, naik berusaha jatuh lagi, naik jatuh lagi berkali-kali saya hanya tersenyum, aku ingin lihat kekuatan ikhtiar kamu wahai kura-kura akhirnya terakhir dia usaha dia jatuh dan terbalik sudah saya juga enggak mau nolong waktu itu saya biarin kira-kira uh, takdir kura-kura tersebut seperti apa kemudian kura-kura hanya dia enggak berhenti uh, uh, ikhtiar dia enggak berhenti berusaha tangan dan kakinya terus seperti ini ya terus berusaha seperti ini terus saya tersenyum dan akhirnya kura-kura itu berkata Oh my god, I'm flying katanya Meskipun tidak ditolong, dia tetap punya good side jadi kondisi kehidupan apapun, sesulit apapun, kalau kita bersama Allah dan kita bisa membaca good side, sisi baik dari sebuah kehidupan, maka kita gak akan ngeluh lagi Jadi kura-kura tersebut gak nangis, tolong aku, tolong aku, Ih, kamu kejam, gak nyalahin orang, gak nyalahin <laughs> Jadi kura-kura tersebut justru mengatakan, oh my God, I'm flying, dia menikmati sensasi terbaik Padahal dia tidak terbang, dia hanya terbalik dan melihat ke langit. Ini ketika kita punya ambisi, berikhtiarlah, kemudian fal yatawakal alallah, tawakalah kepada Allah. Kemudian kita tambah lagi dengan siqoh billah, ya siqoh billah itu mengandalkan Allah segala sesuatu yang kita inginkan kita andalkan Allah jadi kalau tawakal ala Allah itu yakin dengan janji Allah janji Allah apa? inna ma'al asri yusro sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan ini sudah janji kalau kita tawakan sama Allah, berarti kita yakin bahwa yang namanya kesulitan hanya sebuah periode, hanya sebuah masa. Gak, se gak mungkin selama lamanya sulit, sulit dan sulit dan sulit gak mungkin. Pasti ada saat mudah. Ada musim hujan, ada musim uh, panas, ada siang, ada malam. Itu hanya periode. Ketika kamu sedang dalam kondisi sulit, faham ya tawakan Allah. Yakinlah dengan janji Allah. Inna Ma'al Aus Riusro Kemudian kalau Thikah Billah, kalau tadi kan yakin kalau Thikah Billah itu putus asa Putus asa dengan e, pertolongan dari manusia dan hanya berharap kepada Allah Itu jauh lebih baik daripada kita mengharapkan kepada manusia al -faqir. La yahtaju ilal fakir Sesama orang fakir Tidak mungkin butuh kepada Dengan orang fakir yang lain Kalau fakir harus butuhnya kepada yang maha kaya Yaitu Allah Makanya kita sering ilfil Sering kesel, sering bete Kenapa? Karena kita butuhnya kepada sesama fakir Tapi kalau kita butuhnya kepada Al-Ghoni yang maha kaya Maka kita mendadak Kaya insya Allah uh -uh jadi uh, tumbuh itu ambisi penting banget untuk pemuda ambisi ke akhirat kita ambisi kebaikan uh, tambahan untuk tambahan iman aku apa ya terutama nanti ya kita ini sudah di tanggal berapa di bulan Ramadan? 23. Kariban, sedikit lagi ya. Kurang sedikit lagi. Semoga kita termasuk golongan yang dibebaskan dari api neraka. Keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunda kita. Dan para sahabat ketika 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Mereka sudah punya ambisi Ambisinya apa? Allahumma belirna Ya Allah sampaikan aku Kepada bulan Ramadan Itu mereka berdoa 6 bulan Sebelum kedatangan Ramadan Sangat ingin Bertemu dengan Ramadan Mereka punya keyakinan bahwa Ramadan Rahmah Kasih sayang Allah Ramadan Hadiah Ramadan Maufiroh Ramadan itu adalah hmm, Rif'ah naikkan derajat kita ya bisa-bisa kita akselerasi kalau bahasa perguliahan ya bisa percepatan ketika kita berhasil memperoleh Ramadan terbaik kita Allahumma belihna Ramadan ketika sudah memasuki bulan Ramadan mereka berdoa Allahumma wafiqna Ya Allah beri kami kemudahan Ya Allah, teman aku setiap malam full Salat malamnya Aku juga mau diberikan kemudahan seperti itu Ya Allah, e, puasa teman aku Puasa kakak aku sempurna Aku juga ingin diberikan kemudahan seperti itu Ada seorang laki-laki e, Pergi kepada sheikhnya, kepada gurunya Wahai sheikh Sungguh ramadhan ini aku berhasil Kata dia Salat malam full puasa sempurna sedekah sempurna bahkan di akhir Ramadan aku sudah umroh sempurna banget tapi dia yang dia ucapkan adalah aku aku puasa aku sedekah uh, aku aku dan aku namanya juga anak muda ya masih aku <laughs> seneng dengan aku sang syekh tersebut uh, tersenyum dan mengatakan bitaufik bitaufik itu dengan kemudahan dari Allah beberapa bulan setelah Ramadan pergi remaja tersebut datang kepada syekhnya beliau menangis ya remaja tersebut kamu kenapa nangis menangis dengan sangat terseduh seduh kamu ditanya kamu kenapa nangis gitu putus sama mantan gitu enggak ini dagangannya lagi-lagi enggak lagi jalan gitu enggak semuanya lancar dagangan lancar keluarga lancar kemudian rezeki lancar semuanya lancar lalu kenapa kamu nangis gitu katanya benar Wahai Syekh aku luput mengucapkan bid taufik dengan kemudahan dari Allah buktinya apa ya Syekh aku menangis terseduh-seduh karena Orang menganggap aku soleh, orang menganggap aku sempurna, padahal barusan aku jatuh kepada sebuah dosa besar. Kebetulan dia masih muda dan e, ya gangguannya banyak, jadi dia jatuh kepada dosa, maaf dosa zina. Ya kita nggak pernah tahu kita ini akan terus dilindungi oleh Allah sampai kapan. Yang perlu kita e, pinta dari Allah, Allah mahfazna, ya Allah jaga kami, istiqomahkan kami, luruskan kami, justru tambahkan hidayah kepada kami. Jangan sampai kami di dalam Ramadan menjadi malaikat di luar Ramadan, insallah insalakho itu kalau ular ngelupas kulitnya, jadi beda banget. Ya jangan sampai apa yang di dalam Ramadan sangat berbeda dengan di luar Ramadan. Makanya Allahumma wafikna Beri kami taufik Ihfazna, lindungi kami Kemudian yang ketiga eh, Jadikan kami Termasuk golongan yang istiqomah Terakhir ketika Ramadan 6 bulan eh, Setelah Ramadan berlalu Mereka berdoa Allahumma takobalna kita nggak pernah tahu, kita mungkin ngerasa Saya sudah 30 hari puasa Saya sudah sholat raweh Saya sudah lewat-lewat-lewat Seakan-akan semua yang naik kepada Allah Sudah diterima Itu belum tentu seperti itu Makanya kita berdoa Allahumma taqobalna Oleh karena itu Fa'lam Annahu la ilaha illallah Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah Wastaghfir li dambik. Kemudian uh, beristighfarlah dari dosamu. Ayat yang sebelumnya tadi fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah setelahnya disuruh istighfar. Memangnya istighfar berdosa gitu. Uh, memangnya uh, la ilaha illallah sebuah dosa? Setelah mengucapkan la ilaha illallah kenapa kita disuruh istighfar? ilah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah tidak akan diterima kecuali tastaafir kecuali kamu beristighfar. Ketika kamu salat ya, tidak akan diterima kecuali kamu beristighfar. Ketika kita berpuasa untuk memastikan puasa kita diterima oleh Allah, fastagfir, memperbanyaklah istighfar, kita gak pernah tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah ibadah mana yang menguap hanya di atas kepala kita karena kurangnya istighfar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri setelah itu apa yang beliau ucapkan Astaghfirullahaladzim. Setelah Haji pulang dari Haji, Astaghfirullahaladzim. Setelah menyelesaikan puasa, Astaghfirullah. Bahkan ketika berhasil menyelesaikan Fathu Makkah, membebaskan kota Makkah, Rasabih, Bhamdi Robbiqa, Wasstaufir, Bertasbihlah, Agungkan Allah. Kemudian istighfar Banyaklah beristighfar Sungguh semua ketaatan yang kita kerjakan eh, Kita gak pernah tahu Apakah diterima oleh Allah atau tidak Kita iring, ya kita kuatkan ketaatan kita Agar diterima dengan mengucapkan banyak-banyak Astagfirullahaladzim Karena kebanyakan sholat kita perlu diistighfari kamu sudah sholat sudah gitu berapa rekat empat hadir ha, sholat 4 terkaat hadir berapa rekat hadirnya cuma di terkaat ter <laughs> tadi imamnya baca apa baca apa ya gitu nggak tahu udah hilang sholatnya bahkan ada eh, ada ya orang iseng ya ini kisah nyata di, eh, di Arab ada jamaah seperti ini jamaah sholat eh, isya kemudian ada yang ngumumin setelah sholat isya. Nanti seluruh jamaah silahkan e, menuju ke rumah Profesor <laughs> Profesor siapa be Profesor Ahmad Musayar, ya betul. Uh, ya nanti setelah sholat e, isya silahkan ada acara makan di rumah Profesor. Kemudian ternyata anaknya Profesor Iseng. Nanti undang semua ya. Iya kata anaknya. Anaknya Iseng. Isengnya gimana? Seluruh yang mau masuk ke rumah Profesor ditanya. Tadi Mamnya di rekaat kedua baca surat apa? Ternyata yang bisa ngejawab hanya separo jamaah. Bukan karena mereka nggak hafal. Jadi di rekaat kedua sudah pada ngilang. E, fisik mereka hadir, tapi hati mereka ngilang. Seperti itu. Jadi pas bapaknya sudah e, ngelihat tamunya kenapa sedikit tadi yang sholat isya banyak gitu ya memang segini yang sholat isya kok bisa yang sholat isya hadir empat rekaat hanya segini yang lain mereka tidak hadir ya, jadi sesungguhnya sholat kita puasa kita ternyata harus banyak kita istighfari Astaghfirullahaladzim ya Allah ampuni sholat kami ampuni puasa kami ampuni sedekah kami ampuni zikir kami, ampuni seluruh ketaatan-ketaatan yang pernah kami lakukan, namun belum sempurna. Ya, semoga bermanfaat.